wa assalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin nabiyyina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ashhadu alla ilaha illallahu wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya wal mursalin amma ba'd Ibu-ibu remaja putri yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Eh, pagi hari ini bahagia atau bahagia sekali, Bu? Bahagia sekali. Alhamdulillah, ya. Tadi datang ke sini sendirian apa sama suami? Sendirian. Ya. suaminya kok mboten dijak? Loh pengajian muslimah kan pengajiannya, yang ngantar, yang ngantar Berani bu Kok kayaknya jauh-jauh, kenapa -jauh. cedak-cedak nih? Alhamdulillah pengin saya itu memang pengajiannya muslimah Tapi yang ngantar Muslimin Nah gitu harusnya bu, besok kalau pengajian ibu-ibu itu ibu-ibunya di depan, lalu bapak-bapaknya di belakang, tidak apa-apa sambil nunggu sepeda motor, gitu, enggak, ya. Jadi jangan sampai ibu-ibunya rajin ngaji, bapaknya kemana? Ya, meskipun ini namanya pengajian Muslimah, ajak bu Putrani pun di Bonasto, Garwani pun, okay eh uh, wayahipun mantunipun pokoke nggih to sedaya nderek tapi alhamdulillah ibu-ibu ingkang kinormatan enjing menika eh uh, hawanipun cerah eh mboten cerah nggih mboten benter ning nggih mboten jawah napa bu niku namine mendung seger yang jelas ya yang jelas suasana pagi hari ini seger mudah-mudahan seseger hati dan pikiran kita amin ya rabbal alamin Sak niki dintene nopo bu? biasa ini kita uh, pemanasan ya kita pemanasan, pemanasan dahulu ahad nopo penopo wage Kedah sepakat loh ini kita harus sepakat dahulu pon apa wakih? <tuh>, gih ulangalah wis dikerubut tak minim banih loh. Tanggali pun pinton wis sahni gih. Pinton sebelah kanan 18 24 sebelah kiri Loh Ada yang 14, ada yang 24 18 14 Jawi, Bu. Kesupan 24. Wingking Midanget napa mboten, Bu? Penjeran midanget mboten? Cetha mboten niki? Geh, tanggal pinter bu. Bayi, niku nak tanggal sekawan likur niku. Wulanipun menopo. Geh, tahunipun. Geh, niki pengawasan apa kantoran. Betul tu. Niki awal edu niki melebet kantor. Nopo pengawasan bu pengawasan ini adalah muslimah, tidak apa muslimah? muslimah, muslimah ini adalah orang islam tidak? tidak, yes. orang islam ini saya tanggalnya tahu tidak apa bu? tidak, yes. lah. saya tidak, saya tidak oh aku lagi sadar Gak. makanya saya ingin menyadarkan kita semua ngaji niku menyadarkan kita sadar saya ingin menyadarkan kita semua kita ambali, kita ulang lagi pertanyaan saya. Hari apakah sekarang? Ahad. nopo tanggalipun tanggalipun 24 Ahad. Ahad. Ahad. Ahad. Ahad. Ahad. Ahad pun saiki ora ana liyane sakniki. Atau 13 sebagian kalender 13. Karo kanca dhewe ora apa-apa kesek siji. Nggih. 13 atau 14 wulanipun menapa, Bu? Rabiul Awal napa Safar? So Milih niki. Safar so napa Awal, Bu? Loh Kula niku milih Safar so napa Rabiul Awal? Jenar Rabiul Awal, Bu. Napa? Rabiul Awal, Bu. Pilihan itu kan tidak selalu betul toh? Setiap muslim harus mempunyai prinsip Ampun ngantos penjenengan dipun jelomprongaken pemimpin. Gandheng sing matur sing ngendika Pak Kiai, pokoke manut Pak Kiai. Oh sakit, saged, kyaine kliru kok. Lha nggawe soal iki kliru niku wau. Lah kok dipilih? Cetha pilihannya itu kliru kok ya dipilih. Loh lha nggih, lha kula niki Safar so napa Awal Bu, Pilih Kok jawabane Robiul Akhir, mboten milih Pak Ustaz. Penak to? Lha we pilihane kalih kok jawab liyane. Ini nggih kliru. Mengke pertanyaan berikutnya. Nek dijawab dikasih pertanyaan, niki Safar so napa Rabiul Awal? Senes Safar, so senes Robiul Awal. Mereka memilih, jawabannya saya Saya pun memilih, saya tidak akan memilih Saya pun memilih, saya tidak memilih Loh, dijawab Bu saya ini Nah, saya pun runtut Jadi seorang muslim itu cerdas Runtut, sistematis bukan Apa itu Bu? Anda pun sadar saya ini? Alhamdulillah So alewe wono marake ora sadar iku mun nenten unjukan kalih daharan, cetha niku marake ora konsentrasi pun sane iki didhahariyen. Lah nggih, mengganggu niku. Lah pengajian kok wis diparingi unjukan, paringi daharan, gek ora didahar niku lak marake ora konsentrasi to. Nggene apa gandeng, Gandheng urip niku mampir ngombe, monggo panjenengan kawula dherekaken mampir ngombe. Nggih, sekedap. Monggo, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Penak pengajian ngeten iku ora usah akeh-akeh. Nggih to, Bu, nggih? Monggo, Bu. Siam nggih. bismillah Ngono pengajian ya wae ngelirem kon tekan wong penak banget. Lungguh, ngombe, mangan. Nggih to? Kalau tak mampir ngombe melih. bismillah Alhamdulillah, so agar. Pengawasan itu cedol seger, bu. Tengdonya pun seger, tapi boleh mencetolah akhirat, insya Allah. Pada saat ini, kita awiti. Ternyata, sekarang itu, hari Ahad. Biasakan kita menggunakan Ahad, bu. Bukan Minggu. Just setiap hari, dimanapun kita berada, usahakan kita menggunakan istilah Ahad. Ya, karena itu nama nama hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu nama-nama Islam. Al-Ahad, Al-Itsnain, al, al, al sulasa Al-Arbi'a, Al-Khamis, Al-Jumu'ah, As-Sabt. Al Niku bahasa Arab. Nggih, dados kita membiasakan seperti itu. Hari Ahad pon Tanggalipun sekawan melas utawi tiga welas Robi usani utawi Robi ul akhir Tahunipun setunggalewu sekawanatus Tigang doso pitu hijriyah Alhamdulillah Terus sak menikah majelisipun majelis pengajian muslimah Oh jebuli aku lagi sadar ini mau orang ngantor toh. Alhamdulillah. Kalau di kantor kita masih menggunakan Masehi. Ya, tidak mengapa. Tapi kita mari membiasakan di rumah, di pengajian, di luar perkara-perkara atau urusan-urusan yang resmi atau memang pakai Masehi, kita gunakan yang kalender Hijriah. Boleh kita menggunakan Masehi, tapi itu kan kebanggaan bagi setiap muslimah, bagi setiap muslim kita melestarikan Simbol dan ajaran agama Islam. Menawi sanes kito sinten maleh ingkang badi mangkegin akan kalender Hijriah. masa kita mengharapkan orang lain? Jangan kita dan jangan mengharapkan so wiley anak-anak kuenek sing wis tuwo saikwis kaset. Tidak ada istilah terlambat. Mulai hari ini kita biasakan Bismillah. Tengeriyan dan kalender Hijriah terengge. Nah yang kedua yang kau kalih Saya punya usul Tempun di-punti mesti kalau mengkritik Terus memberikan usulan Ya namanya hidup itu kalau enggak ada saran Kritik dan usulan tidak maju Ya, Usul saya Buatlah kalender Dengan judul Kalender Hijriah Lalu sponsor bayi Pengajian Muslimah ICBM Uh sip dibagi gratis Seluruh Anggota pengajian setiap datang gratis. Setuju, nama setuju bu? Nah, ini kupain nak ngaji, ini kupain nak untuk gratisan kalender, ya kan? Insya Allah, ya demikian. Mudah-mudahan. lah singnya nyetak sinten, gih tukang cetak, tukang percetakan. Mungkin mangnyuwon tentang tukang percetakan. Lah duitnya, gih monggo. Nah kan gitu. Nanti silahkan diano bareng. Kemudian masa kita nggak punya kalender ya seperti itu baik ibu-ibu remaja putri yang kau lho hormati mulukum bukitan sahbina ringan rahmatipun Allah subhanahu wa ta'ala rata-rata sampun kagungan garwo ada yeah. yang taksih gadis yeah. Utawi yang membuat kagungan garwo? ya yeah. yeah. Mbak menawi dereng kagungan garwa ning insyaallah benjang insyaallah kagungan garwa. Bagi yang belum mempunyai suami persiapkan diri untuk mempunyai suami. Wonten ing enjang menika kita badhe ngambali malih gegandengan materinipun gegandengan kalian masalah rumah tangga. Napa punate Bu Rien? Sudah? materi pun pengepintan untuk pengawasan muslimah sudah berapa kali? yang khusus muslimah Bu? tujuh sudah berbicara materi ini pun pertama kersanipun buatan tumpang tindih ciri-ciri solehah terus seadar ini Patas mutton sami, ngonek sami, wah, ini mungkin malah bulan Bali ni way marak gay bosen. Entencing catatan pun lengkap. Wah oh, pon niku terus mele. insyaallah Allah nikit dari entencing sami berarti. Mungkin nak kinten kinten sami kita ubah. Gye okay, terus kewajiban? Wah berarti sampun kepada suami atau kepada siapa? kepada suami Senggih. kewajiban istri sama su kepada suami tidak, di sini pun kalau rumi kewajiban-kewajiban garwo, utawi kewajiban secara umum secara umum kepada Allah, kepada itu kalau nyunpirso, sampun dipun aturakan para pemateri kegandengan kalian hak dan kewajiban istri kewajibannya sudah disebutkan kalau itu secara umum menikau secara khusus kegandengan kalian rumah tangga penjenengan kalian kan garwo sudahkah dibicarakan secara khusus dereng berarti saat menikau kita kegandengan kalian hak dan kewajiban istri atau kewajiban dan hak istri dipun balik. Sampun siap ibu-ibu, Nah usahakan, tipu usahakan, enggang sakit nyerat, nyerat gih. Neimboten paling boten mungkin setunggal kali, wantan enggang nyantol. Us adoh-adoh dari wangi penjenggan tindak rawuh wantan ing masjid baitul muslimin. Kau nak mulih orang gak boleh-boleh. Kamu kau hadiah ini kau mungkin sekecil ni tu. Boten sakit pun bagi paling orang oleh-oleh, ilmu kanggem kanggarwo. Enggang kamu sebina. Kegandengan kalian kewajiban seorang istri kepada suaminya. Allah Subhanahu Wa Taala, wanten Al Qur'anul Karim, surat An Nisa, ayatipun tigang doso sekawan. Wanten Al Qur'an menikah ibu-ibu. Wonten nami surat menikah artosipun poro wanita, anisa. Ini yang buatan wonten nami surat poro prio, buatan wonten. Yeah. Para suami atau para lelaki tidak ada. Surat arijal ini buatan wonten, nami ini pun surat anisa. Ini menunjukkan bahwa Islam itu betul-betul menghormati, menghargai, menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum wanita. Secara khusus kaum para istri, terkait penjenggan kasih ta'ankan kasih ta'ankan dari siang sunestri, dari dos kagem uh, garwo penjenggan, menikop penjenggan syukur buwal hamdu rilah. Allah Subhanahu wa taala ngendika Arrijalu rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wonten surat An-Nisa kasebet bilih Arrijalu rijalu qawwamuna 'alan nisa saktemeni wong-wong lanang kuwi dadi pemimpin Kangguni wong-wong wadon. Artosipun para suami Suami itu kan laki-laki, gitu, menjadi pemimpin bagi para wanita dalam hal ini istri-istrinya. Jadi istri masing-masing, ya nggak bisa suami memimpin istri orang, nggak bisa. Jadi seorang suami menjadi pemimpin bagi istrinya sendiri, bukan istri orang lain. Nah. Ayat ini terdapat di dalam surat An-Nisa. Pramilo, para ibu kedah perso, lan kedah e, menerima dengan sepenuh hati. E, jenenge dadi wong waton kuwi mong sak dermo ngelakoni dadi anak buahe suami. Ya, jadi bawahan. Tidak bisa kemudian seorang istri menjadi pemimpin suaminya Tapi suamilah yang menjadi pemimpin istri dan anggota keluarganya Sebagaimana kalau kita saat ini yo, Yang jadi pemimpin satu Pak Bupati satu, tidak bisa dua Pak Presiden satu, tidak bisa dua Meskipun barangkali yang ingin banyak Tetapi tetap kita harus menerima Pemimpin kita seorang lelaki dan itu satu Okay, datas ibu-ibu. Kenging menopo piantun kakung menikah dipundadesakan dinding Allah ya. uh, gadai keunggulan sebagai seorang pemimpin. Kenging <tuk> menopo piantun kakung dipundadesakan pemimpin dinding Allah SWT. <tuk> bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Awet menopo para ibu Sejatuh sipun Allah subhanahu wa ta'ala Datus Datusaken piantun kakung meniko Gadai keutamin Engkang botan dipun gadai Dining kaum wanita Secara umum loh Bukan secara person Bukan pribadi Tapi secara umum Secara-secara jenis Laki-laki itu Mempunyai kelebihan tertentu Dibanding kaum perempuan di antaranya dari sisi kekuatan laki-laki secara umum loh, gak? Mesti lebih kuat dari perempuan. Bukan berarti ombotan oh, Pak Ustadz Waras tujuh, nyatanya baju kuloniku cili, oh, tak piting mereka lah. Niku itu kasuistis, person. Tetapi secara umum namanya laki-laki, jenis manusia lelaki pasti lebih kuat daripada jenis mani, kaum, eh, mani, eh, per, apa? manusia perempuan. Ini yang pertama. Makanya laki-laki itu jadikan pemimpin. Yang kedua, kaum laki-laki itu memang lebih tahan. Kalau keluar, kalau ada berbagai persoalan, lebih bisa merantasi gawe, merantasi masalah daripada kaum wanita. Mengapa? Kaum wanita biasanya lebih mengedepankan perasaan, emosi, sensitif. Kalau laki-laki tidak, lebih mengutamakan daya nalar, daya pikir, ya kemudian jangkae luwe, doa, seperti itu memang. Bukan berarti, oh nyatanya ini ku, aku loh ini ku S3, oh ini ku bujukku loh mau SD wira lulus. Bukan, bukan masalah, bisa jadi banyak perempuan lebih cerdas daripada laki-laki, banyak. Tetapi secara umum, ya secara umum kita banyak sekali nggak ibu-ibu ulama yang wanita banyak, ya. ilmuwan perempuan banyak, ya. bahkan banyak yang lebih hebat. Aisyah radhiyallahu anha, wah uh, cerdasnya luar biasa, ilmunya luar biasa. Tapi kan tidak semua perempuan seperti Aisyah, ya kan begitu. Banyak yang kalah dari beliau. Tetapi secara umum laki-laki. Makanya kata Allah Bima fatdolallahu baghdohum ala badin dan juga berbagai keutamaan yang lainnya secara umum laki-laki lebih mampu lebih kuat mengemban amanah sebagai pemimpin daripada kaum wanita ini yang pertama yang kedua wabima anfaqumin amwalihim nah karena kaum laki-laki itu diberi kewajiban memberi nafkah kepada istrinya Nah ini makanya pemimpin itu ya laki-laki kinging menopo awet porokakung kaum lelaki itu diberi amanah dan kewajiban memberikan nafkah. Haling nah, semah kuloniku, mutton gak dah nopo-nopo ya kulonu seng nguripi malah kuloy. Nah, niku perih pun engkau terniku. Ini rezeki ini garo penjenengan Alhamdulillah Artinya Meskipun sang suami Lebih miskin daripada istrinya Apakah kalau begitu seorang wanita Tidak boleh kaya? Boleh banget Apakah laki-laki harus lebih kaya? Tidak Laki-laki tidak harus lebih kaya Tetapi meskipun istrinya sudah kaya Suaminya lebih miskin Mungkin pas-pasan tetap suami wajib memberi nafkah kepada istrinya Itulah dua kelebihan Sehingga laki-laki dijadikan pemimpin Oleh karena itu Awit saking menikah Menawi wonten piantun jaler piantun kakung kok Orang gelem nafkai bojone, orang pantas jadi pemimpin, melecone ona masalah malah nangisan, cengeng, itu bingungan berarti tidak pantas menjadi seorang suami. Suami itu harus tegar, gagah meskipun janiyo nangis, tapi harus betul-betul kuat menghadapi masalah, karena begitu secara umum dan harus bekerja, pak bu. Jadi namanya laki-laki harus bekerja terserah hasilnya berapa tak peduli. Alahku ini lebih suge tundo anude, po buney apa yang, enggak, yang niku yang soalan pun sepo, bukan yang say say itu ya sayang, enggak, ngi buat nopo-nopo sudah 80 tahun le nyebut yang wah, niku niku putu nih dikira eyang jebule sayang wah oh, Masya Allah romantis banget nih ya, meskipun seorang suami lebih miskin seorang istri lebih kaya dia wajib memberi nafkah sesuai kemampuan masing-masing nah ibu-ibu nanti jangan sampai menuntut melebihi kemampuan suami tidak boleh ya, tapi kalau menuntut hak boleh bolehkah? Ya, boleh misalnya kemarin tidak dikasih ya kemudian menuntut itu hak ibu kalau seandainya memang butuh dituntut karena suami wajib tapi tidak boleh menuntut di luar kemampuan suami pokoknya sesasi sakit yuto wah waduh momen naik kalau terima mundur kalau gue sing murah murah mawon <laughs> sakit yuto nggak remuk niku gitu umpamane ngantun kudu mobil mewah waduh, duh remuk niku Ya, jadi tidak tidak boleh. Tapi kalau menuntut hak makan sehari-hari, pakaian yang cukup, tempat tinggal yang layak, itu memang hak ibu. Ya, kalau memang dia mampu. Tapi kalau tidak mampu ya bersabar. Ya demikian. Itu makanya ibu-ibu, makanya disebutkan fasolihatu. Ini ini penting, gih perempuan wanita istri harus tahu ini sehingga nanti dia bisa mendudukkan posisinya saya di mana terhadap dengan suami meskipun mungkin suaminya pendidikannya lebih rendah jabatannya lebih rendah kekayaannya lebih sedikit seorang istri wajib menghormati suaminya wajib menjadikan suami sebagai pemimpinnya Niki jadi memang tidak mudah. Kadang-kadang seperti ini. Maka fasalihatu qanitatun, seorang wanita yang salihah itu yang qanitat. Napa Bu artosipun qanitah? Wonten ingkang kagungan putri, asmanipun Wantan, bantan. Wantan, bantan, pun, qanitah wonten mboten? Bener wonten, Bu. Wayahipun qanitah. Binjang nek njenengan kagungan wayah Duh, sok putuku jenenge Konitah ya. Nah, ha, utawi ingkang badhe kagungan putra wis ditulis iki jenenge Konitah lah sok yeah. usul, usulan, usulan nama Konitah. Napa pun Konitah, Bu? Napa, Bu? Napa pun Konita? Wah, ketok ae kok isim niku. Ampun, ampun perkewes, Bu. Ampun perkewet. Napa diangge hadiah? Nggih. Okay. Kang hadiah, leh sing jawab. Niki ulah di pesenian hadiah ni Bu Oh, kamu buat digerdi nikah hadiah heh. Oh, Sinten ingang sakit jawab. Menopo artosipun konita. Ngacung bu, lah niki Swantene kata heh. Mengacung, mengacung, singklo tunjuk PK untuk hadiah. Saleha, ha? ah dering leres bu, ngacung. Eh, napa bu? Terima apa adanya, dereng. Napa bu? Ge, Arto pun taat. Nah, terus terus kulot takenerima lih, taat kepada siapa? Bu, bu, julingan taat presiden bu. Trok, trok, ge, trok. Ayo, kerasamatan bu, kepada Allah terus bu. Sing, Ibu mang siapa pribin? Satu, dua, Allah terus, nggih, nggih, nggih. Jadi kau itu artinya taat bu. Maksud taat di dalam surat An-Nisa ini Wanita-wanita yang salihah itu Sifat tanda yang pertama adalah Taat ta kepada Allah Taat kepada Rasul Dan taat kepada suami Tidak bu Alhamdulillah Wesok-wesok untuk hadiah loh Masya Allah Loh kok persa bu? Sami ya, kali ini Maksudnya nah, apa napa sandal jepit ini Saya anjarannya Masya Allah Tau punti-punti tinggal ya, Alhamdulillah Mugi -mugi mikunani. Jadi Konitat itu artinya Taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan taat kepada su Suami Ini lho bu, seorang wanita Wajib taat kepada Suami Ini kewajiban penting <tuh -tuh. No. Is, sifat utama seorang wanita yang sholihah adalah mempunyai sifat selalu taat kepada suaminya Subhanallah Misalipun, contohnya pun uh, Bune-bune Aku sesuatu ini Arap uh, nekani undangan Tolong disetrikak nih Kelambi ya, yo, okay, unge mas. Buney ah. buney, -bune, sesuatu aku dimasak ke tong seng yo, ya. okay, mas. Lau ngata ni ku bu, kan mau masak, ampun gemujen je ampun protes. La, uh, pedusen dimas, mas dengan ampun tanggal pedusen, kan mau didawai masak. Nak orang no pedusen, yo orang dimasa. La <laughs> lah, kan berarti suaminya sudah menyediakan daging kambing dong. Harus cerdas seorang perempuan. Lah, Nana ingin ini luong mau esok lemaringi belon jogur sepuluh hebo kok esok tong sangi kepie, kan ya, naden ya. Jadi jangan protes dulu. Biasanya jurus nesu nesu buat pakai kepie to, oh sepuluh hebo udah diopo. Sayur saya juga orang dorong ikat kok kon kon masak nih tong Jangan marah dulu bu. Biasanya lak naden jangan nembol ten tenane lo suami yang baik itu kan disuruh masak saja berarti suami sudah menyediakan belanjanya, yang Rp10.000 itu untuk beli tempe saja misalnya seperti itu, jadi kadang-kadang kita ini terlalu suudan sama suami ya termasuk misalnya bunyi-bunyi menghubungi dengan kelambi abang yo, enggak mas, taat bu ya. sampai seperti itu, meskipun ibu ingin pakai kelambi biru Misalnya pagi-pagi ibu sudah mau masak lodeh, tahu-tahu suami nelfon dari kantor bu, kok saya pengen uh, sayur asam ya, ganti sayur asam. Jangan marah bapak itu gimana toh, saya ini sudah hiris-hiris mau dicemplung ke, kok gak nadaan lagi, ngopo tidak ngedikoket mau, lu gak boleh nesubu. Sami nawaa tokna, ya. Yeah. Pas itu njenengan lembey masak ucu-ucu tok-tok-tok. Assalamualaikum. Duh. Bune bukake lawang. Lho Mas enten napa kok? Niki lak jam kerja to. Iya iki jam ngaso. Onten napa wis pokoke ayo mlebu kamar. Sami nawaa tona. Lho Mas gosong ben gosonge gosonge tempe iki ora apa-apa nek gosong atiku, Dik. Sakitnya tuh di sini. Ya. Okay. Jadi sampai misalnya ibu pun masak gosong pun ditokne mawon gosong karepmu sing penting suami senang sampai seperti itu ketaatan kepada suami. So Idul Fitri wingi lakpun sowanteng daleme eh, ibu bapake Mas toh iya berarti minjang Idul Fitri tenggene ibu bapak kula nggih Mas ora Soalnya soal acara meneh sinau to penjenengan rasane abot ning tetep sami na ini mau beli perabotan sofa atau mau beli uh, kursi dan seterusnya penjenengan, ngeresakkan biasanya warna ini apa bu? ibu-ibu biasanya warna yang cerah Napa bu? pink terus suami mungkin coklat tua atau bagaimana yang berwibawa dan seterusnya oh, dari rumah sudah yelayalan. di mobil yelayalan. sampai di tempat toko mebel gelut ya gak ada titik temu, tetap meskipun ibu pengen kayak apapun harus ngalah bu. sampai pun masalah seperti itu taat sama suami kalau suami mengatakan pokok e eh, coklat diem, gak boleh membantah, itu praktek bagaimana kita taat kepada suami dengan catatan taat kepada suami itu dalam perkara yang baik okay? Taat dimatang Allah ini mutlak Karena semua perintah Allah itu pasti baik dan benar Taat kepada Rasulullah mutlak Karena seluruh perintah dan ajaran Rasulullah itu baik dan benar Tapi taat kepada suami lihat-lihat dulu Pikir-pikir dulu Kula nyun Bu. Kalau ada orang membunuh orang lain, itu dosa apa dosa? Dosa. Dosa. Cetha wong nyawane wong kok di nggitu. Sakniki nek orang bunuh diri, ngebom misalnya, bunuh diri lho niku, niku dosa apa dosa? Dosa. Kecil napa gedhe? gede banget. Heh. Yeah sepakat ya, berarti bunuh diri atau membunuh orang lain itu juga dosa, dosa. kalau misalnya ada disono bukan ibu ini, bukan ibu ya ada seorang laki-laki minta ya istrinya supaya menyiapkan ubo rampe untuk bunuh diri itu kira-kira istrinya taat tidak. Wo, oh? lho, taat sama suami kok. Dik, pokoknya saiki uga siap no racun tikus. Panjenengan taat nopo taat? Ya taat wong no racun tikus nggo ngeracun tikus kok. Jenengan niku pripun to, Bu? Ya taat wong tikus aja mewah tenan nang lah okay. jangan terjebak dengan pertanyaan. Jadi yang tidak boleh, dek siap nora jantiko tak ombene. Lah niku mboten pareng. Ndak boleh. Itu kalau bunuh diri langsung gelek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Okay. Nek enten umpamanya ada seorang yang bunuh diri pelan-pelan. bunuh diri pelan-pelan enten -pelan, mboten Bu Enten mboten Bu Jenengan nate mirsani Baliha kadhe teng Jawi nika titik-titik membunuhmu Nah niku nek umpami lho umpami seorang suami menyuruh membelikan itu wajib taat atau wajib tidak taat <tuh> Saya menunggu jawaban Ibu Loh, saat ini, waduh, ada orang taat ki kepiye ya Ini ada taat kita mati ini sih Berupaya berarti alon-alon si taatnya sih dik <laughs> Ya, jadi ini salah satu cara bu Pelan-pelan tolong sampaikan baik-baik kepada sang suami Mas Ojo, bunuh diri aku sih tersenom orang penjenengan Iya bu Coba kalau kita hitung hitungan sehari dua ribu, sebulan sudah berapa bu? Tiga ratus enam ribu di caleg ribu kali 12 belas. Pinten nih bu ditambah 720 4.320.000 itu setahun. Net penjelengan 3 tahun itu empat tahun sudah bisa umroh. Sekarang umroh ada yang 16 juta. Itu kalau satu bungkus. Ya, ada saya pernah bu kerabat itu masih bilang sehari tujuh bungkus. Di Samsu. Di Samsu itu yang paling bagus. Pemborosan harta terus bunuh. Nah, gampil kok bu, mas timbangin bu tak celengi mas. Ya. Ini penting. Jadi ibu-ibu mari. Kadang-kadang kita umat Islam ya terpedaya ikut-ikutan nopomleh kangge poro putro porowaya. Jangan sampai kita rusak generasi muda kita dengan hal-hal ya yang tidak bermanfaat ini penting bu ya kita hanya bicara sederhana saja dalam kehidupan sehari-hari memang seorang wanita wajib taat kepada suami tapi ingat dalam perkara yang baik tapi kalau dalam perkara yang tidak baik nyun pangabunten mas bu jendengan iku tresno karwawa iku luiswo tak watok gitu Adam Sidik wis wae tak watuk ngono ya C njaluk jaluk lho. liyane to Mas, wis toh. siap setiap saat nek liyane niku. Nah. Pun Mas ya. Dalu niki ya, saya beri yang lain sudah, tapi jangan yang itu. Nah, jadi seperti ini. Ini peran ibu muslimah yang rajin mengaji, memperbaiki dirinya, suaminya, keluarganya, putra-putrinya dan masyarakatnya. Jadi hasil dari itu, eh, nopo niku, pemasukan dari eh, produk niku bu, dengan biaya pemerintah ya untuk penanggulangan berbagai penyakit yang disebabkan oleh itu jauh pemerintah niku rugi. Hasil pajak itu kemudian dipakai untuk ya penanggulangan eh, penyakit disebabkan oleh tadi maka itu pemerintah rugi. Makanya kalau kita bisa menghemat, kita bisa ini dan seterusnya. Ini sedikit kita e, berpindah, ya. tapi ini penting. Saya mau gak mau harus menyampaikan. Terus terang agak berat di masyarakat. Mungkin ibu berat, tapi pelan-pelan sampaikan dengan hikmah, sampaikan dengan e, nalar, diskusi baik-baik. Insya Allah kalau sudah niat, pasti Allah akan memberikan kemudahan ya itu bisa ditabung bu itu kalau tadi satu kalau dua subhanallah semakin cepat kita umroh semakin cepat haji bu ya luar biasa biasa sekolah mahal ya kadang-kadang spp nunggak tapi naik kira untuk di semayani gini ngomong gini nah hal-hal seperti ini harus dicoba dicoba bermujahadah bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu melawan keinginan-keinginan yang tidak sesuai ini yang pertama Ya, berkaitan dengan ketaatan seorang istri kepada suami. Ingkang kali ibu-ibu. Seorang wanita, hafidhatun lil ghaibi bima hafidhullah. Kalau tadi kewajiban laki-laki itu menjadi pemimpin, yang kedua memberi nafkah, maka kewajiban perempuan sebagai istri adalah taat kepada suami. Yang kedua, hafidhatun lil ghaibi bima hafidhullah. <tid> menjaga kehormatan kesucian dirinya dan suaminya. Ah ini kewajiban seorang ibu. Tidak boleh menyampaikan, menyiarkan ya, e, menginformasikan berkaitan dengan aib keluarga. Aib suami, aib dirinya. Jangan disebarluaskan Jadikan konsumsi Berdua saja Dan ini memang Apalagi ada sekarang niku Nopo Niku Media sosial Ada urusan sidik-sidik dengan suami Curhat ke Facebook Seluruh dunia Mengetahuinya, itu tidak boleh bu, Itu urusan Dengan suami, selesaikan baik-baik Bahkan teman, sahabat karib orang tua kalau bisa enggak tahu jangan disebar, dikit-dikit disebar enak sedikit masalah sekarang ini kita artis masalah. kalau artis apa aja disebar enggak boleh seperti itu jadi kita menjaga kehormatan, kewibawaan suami dan anda ini penting sekali bu meskipun kadang-kadang ya, ada pertanyaan ini tapi jangan terpancing kalau kita lihat Masya Allah Kadang-kadang keretakan Rumah tangga Ketidak harmonisan rumah tangga Disebabkan kita Tidak mau menjaga Kehormatan pribadi dan suami Sedikit-sedikit Di share, sedikit-sedikit di share Tidak boleh suami kita, sehebat apapun suami sebaik apapun suami sesoleh apapun suami dia manusia biasa pasti punya banyak salah dan dosa gak boleh bu menuntut aku ini orang lana kudu hebat tau mas masuk maco Qur'an wira teteh Iki orang ngerti, iki orang bisa oh, nafkah, orang genah jangan bu Sinclairu sentin Sinclairu gak jenang, biar kok gelam <laughs> kan ngerti itu Salahmu dewe tebune, ya, kok gelem kok karu aku kayak yang ini? Nah, jadi kadang-kadang kita ini nyalain nuntut suami, tapi yang salah yuk, ya salahmu dewe, gelem karu aku. Ya, jangan. Jadi intinya, jangan kemudian kekurangan suami peradul, apa peradul? Curhat sama orang tua, sama sedulur, apalagi temen, apalagi baru kenalan. Enggak, jangan bu. Tutup aib suami penjenengan barang siapa menutupi aib saudaranya Allah akan menutupi aib dirinya di dunia dan di akhirat. Suami penjenengan itu saudara kita, saudara Muslim, apalagi suaminya Garwo si Garaningnyowo. Kalau kita menjelekkan suami, mengumbar aib suami, sama halnya ngumbar aib diri sendiri. Niku pasti sudah begitu. Maka Islam itu subhanallah. Nol. Mestinya umat Islam itu keluarganya harmonis. Keluarga harmonis bukan berarti tidak ada masalah. Nabi mawon ada masalah. Nabi lo nih. Apalagi kita biasa bu. Justru asik ketika ada masalah. Sesekali, misalnya pun suwe, mas, kawa ede iya orang tau padu doh. Mbok sesekali padu gitu, ben asik. Monoton, bye. Ngono-ngono, bye. Gitu adem ayem. Sakinah ya, sakinah tenang nih kok. Rasanya kurang ada gerget, nggak usah sekali, ada masalah gitu jadi sengaja, bar ini tuh biasa nih nek pun nonton masalah, terus akur, terus damai mesti lebih kaya pengantin baru, biasanya seperti itu Nek pun pinta tos, jangan dicoba jangan <tuh> jangan dicoba bikin masalah nanti malah, woy, bar ngaji gue, saya ikut wani to, wah, nanti ustadnya dilabrak, bahaya nih artinya kadang-kadang ketika ada masalah itu Bumbu-bumbu keharmonisan rumah tangga Jangan disebar bu Ini tadi Kalau suami keluar kota Kalau suami sedang bekerja Jaga diri anda Kehormatan anda, kehormatan suami Jangan jelek-jelekkan suami Jangan jelekkan keluarga suami Jangan ini, jangan itu Jangan curhat urusan dengan Jangan Simpen rapat Tidak boleh Ini seorang suami menjaga Kehormatan suami. Begitu pula menjaga kehormatan dirinya Mentang-mentang suami Alhamdulillah suaminya Telung sasi nang luar negeri Isok ketemu mantan Na'udzubillahiminzalik Dan itu ada kasus seperti ini Dan hati-hati bu Kalau yang namanya sudah media sosial Itu na'udzubillahiminzalik Saya dikasih tahu ada orang Yang sampai bercerai Gara-gara facebook padahal sudah ngaji semuanya, rajin ngaji, tapi bu setan itu pandai, hati-hati bu. Justru karena sudah begini kadang-kadang saling percaya. Makanya siapapun tidak boleh, maka ibu-ibu maaf ya, jangan suka ya. Kalau perlu enggak usah punya Facebook, kalau punya tutup sekarang juga. Kecuali memang ada kepentingan, misalnya mungkin dia untuk bisnis atau memang untuk keperluan kantor yang memang harus itu sekedar sekedar urusan itu selesai. karena apa perempuan itu lemah bu begitu dipancing gimana kabarnya eh. oh langsung ya baik ada eh, Jung ini hati-hati apalagi yang bertanya laki-laki jangan dijawab maaf kita sampai di sini urusan kerja selesai titik perempuan itu lemah bu hati-hati bahkan betapa banyak yang tidak kenal baru kenal lewat Facebook langsung apa istilahnya ketemu Kopi darat, itu, langsung kemudian apa yang terjadi? Na'udzubillahimin dalik. Itu tidak sedikit bu terjadi. Makanya ini, Subhanallah, Firman Allah Subhanahu Wa Taala jauh-jauh hari sudah memberikan peringatan, sampun manti-manti dumateng penjenengan kaum Hawa, para istri, fassalihatuqanitadun hafiratun. Nih gitu bu. Cuman dua, tapi ini Subhanallah. Kalau penjenengan taat sama Allah Taat sama Rasulnya Menjalankan perintah Allah dan Rasulnya Lalu taat sama suami Menjaga kehormatan suami Menjaga kehormatan penjenengan Pasti keluarga ini akan harmonis Bukan berarti tanpa problema Pasti biasa Kadang masalahnya berada masalah Biasa Solusinya sudah ada tinggal kita menjalani kadang ini masalah anak, kadang masalah mertua, kadang masalah suami sendiri, kadang masalah yang macam-macam pekerjaan, kadang masalah tetangga, tuh ribet saja. itulah hidup, hidup pasti ada persoalan. tapi Islam sudah memberikan solusinya. makanya tadi indah sekali, ya romantis kehidupan begini kalau kita selesaikan dengan ajaran Islam, masya Allah, nikmat bu. Ya, nikmat, kadang sedih, kadang menangis, kadang susah, kadang emosi, tapi semuanya sudah ada solusinya. Qanitatun hafizatun lil ghaib. Ini firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kewajiban suami, kewajiban istri, hak suami, hak istri. Lalu dalam hadis disebutkan berkaitan dengan uh, seorang istri di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibu-ibu, kita semuanya ditanya atau tidak pasti cita-citanya masuk surga. Nah, kalau ibu ingin masuk surga, salah satu kunci pintu surga itu ibu Suami penjenengan, garwo penjenengan itu mempunyai perasaan yang plong, ridho, rasanya tidak punya masalah dengan istri. Artinya no, artosipun istri tidak membuat sakit hati suami, tidak membuat hati suami ganjel, gerundel, itu saja. Pipun carane penjenengan dadus garwo. sing penting. ya Bapak sang suami sang garwo meniko. Renoh ing penggalih pun ikum awon. Pipun carani pun penjenengan damel. Keng garwo meniko renoh ing penggalih. Kalau dia dari kantor punya persoalan punya masalah banyak sampai di rumah. Buatlah suami tersenyum adem anyes. Meskipun di kantor mumet sudah menjeblok, Bisa jadi Pak, Bu Karena memang persoalan di luar Tapi bagaimana caranya Semua problema Membuat pusing tujuh keliling itu Begitu kundur Assalamualaikum dibuka Nyesilang seluruh persoalan kantor Dan pekerjaan yang bikin stres tadi Lalu melihat wajah ibu yang tersenyum ya yang menyenangkan pelong subhanallah ini bagaimana demikian ketika suami marah bagaimana ibu misalnya suami marah dengan anak bagaimana seorang istri bisa membuat suami reda tanpa kemudian menjatuhkan harkat martabat kewibawaan sang suami di mata anak kita harus cerdas Bu bagaimana caranya Mungkin suaminya sedang galau, sedang sedih, sedang susah, sedang stres, sedang down, putus asa. Bagaimana seorang istri mengembalikan semangat, motivasi sang suami? Fungsi istri demikian. Jangan sampai membuat masalah semakin ruwet. Nah, ini tidak berlaku bagi ibu-ibu muslimah, wanita muslimah yang rajin ngaji. Mana Bu dalilnya? Perhatikan baik-baik sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyumam mero'atin Sopowai Wongwadon Siapapun wanita Matat meninggal dunia Dan kita pasti buk meninggal dunia Entah laki-laki, entah perempuan, entah suami, entah istri Entah orang tua, entah anak, siapapun dia Pasti meninggal dunia Wanita manapun Wanita siapapun yang meninggal dunia dalam keadaan wazawjuha anharadin. Suaminya tidak punya masalah dengan dirinya. Selama ini membuat suaminya rito, membuat suaminya renoing penggalih, pelong, tidak gerundel, tidak ganjel. Bahawa dia selama ini menjadi seorang istri yang baik, bektimar. Kalau aku uonge taat marang Allah dan Rasulnya betul-betul suami itu enggak ada masalah deh pokoknya dengan istri. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jakholatil Jan dijamin masuk surga. Masya Allah bu. Jadi seorang wanita itu tidak harus banyak solat sunnah, tidak harus banyak puasa sunnah, tidak harus banyak sedekah, tidak harus banyak amal-amal yang lain, meskipun bukan berarti nggak boleh. itu kalau bisa iya, tapi seandainya ibu tidak, aku pilih Arab kaji, wong mangan wedat nyeng misalnya gitu ya, aku pilih Arab Poso, wong yo orang duwe pembantu, anake wake Pinek poso raiso misalnya. Bagaimana saya mau sholat malam Jam jamrolas jam luru wis tani, ya, misalnya nggak sempat dan seterusnya. Seandainya itu tidak bisa dilakukan, bu jangan berputus asa. Leo kay pantes bong suge orang di pekerjaan pembantu nelimo anak emong sidik. Wah wis bokoh isong ibadah mengaji terus, duit diturah turah umroh terus sedekah terus. Jangan putus asa, jangan minder. Pintu surga itu kuncinya banyak Bahasa kita Di antaranya Bagaimana ibu membuat Sang suami selalu Tersenyum, selalu senang Selalu legoh Selalu nyaman ketika berada Dengan penjenengan. Apa harus selalu tampil Cantik? Wah tidak Belum tentu bu Wajahnya cantik, molek mungkin Rupawan, tapi kalau mulutnya tajem pedes ya, suami juga malas nyedek iya, meskipun mungkin sudah apakah kemudian harus selalu mudah? tidak ya, kita ini selalu, tidak bisa selalu mudah besok bu, di surga, kita semak, setiap pekan semakin cantik kalau di surga, kalau di dunia boro-boro nunggu seminggu di nose, itu tambah hireng tambah tua, itu di dunia tidak masalah, nabi itu semakin tua semakin romantis nah kadang-kadang kita ini semakin tua, semakin cuek Karena boneka terwadewi, iya jangan semakin tua semakin romantis, ya itu demikian meskipun sudah 70 puluh tidak apa-apa, ya tetap romantis dengan suami. Artinya bu buat suami ridho dengan catatan keridoan yang tidak melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Aku pokoknya nesu orang ridho naik urung dicepak ke rong bungkus. Waduh, ya ini tidak bisa. Meskipun suami marah, ibu tidak berdosa. Ya, ibu tidak berdosa. Dan itu tidak membuat ibu terhalang dari surga. Tidak, justru itu pintu surga kita. Makanya ridho di sini ridho dalam arti yang dibenarkan oleh syariat. Ya buatlah. Jadi memang selama ini kesan kita, wah oh, nang Islam kiwang wedok, wes sekolah itu waralah paling-paling dari ibu rumah tangga, wes orang kango. Nda, justru Subhanallah bagaimana Rasulullah menjadikan istri-istri beliau ini orang-orang yang memberikan masukan, memberikan motivasi, memberikan kesenangan. Jadi jangan dikira perempuan kemudian diem hanya masak ngurusi anak. Nda bu, memberikan masukan, suami mungkin kerja jadi pejabat atau jadi ini kasih masukan mas kok saya punya usul begini kira-kira gimana kadang-kadang ide-ide cemerlang itu justru muncul dari para wanita dari ibu-ibu rumah tangga jadi jangan kemudian merasa minder jangan ya jadi gunakan ilmu kita gunakan kemampuan kita dalam mendidik anak dalam mendukung karir suami dalam mendukung semuanya jadi seorang ibu enggak boleh diam pasrah wae meneng pasif tidak tetapi tentu saja dengan sesuai dengan eh, apa namanya hak dan kewajiban masing-masing jadi ibu-ibu yang saya muliakan kata Rasulullah ayyuma ra mar'atin matat wazaujuha anha radin dakhalal jannah. termasuk memasakkan suami kadang-kadang suami itu tidak pengin bukan masakan yang mahal atau yang indah Bu tapi seorang suami itu sebenarnya butuh perhatian istri itu saja Hambok kasinen itu kalau yang masakke bojone Dewi, oh uh, tetep enak. Pripun Mas? oh Dik, mantep. Iya. Yeah. Yeah. Mantep kalau nahan jani niku, yeah. Barang besesok esuk pripun? pun marek Mas, nggih. Jane mau ki maksudku mantep asine lho, Dik. Ya ora apa-apa begitu. -apa, jadi yes, nanti ada ada bagaimana suami juga boleh menjelek-jelekkan istri. Kuwi wedok ora iso masak. Oh ndak boleh. Nanti kalau kaitannya dengan laki-laki beda sendiri bu ini Bagaimana eh, seorang istri ya, Laki-laki menjelek-jelekkan perempuan Tidak boleh bu Dilarang keras Tidak boleh ya, Makanya penting ya, Seorang wanita harus paham ya, Jadi membuat sang suami rito Masakkan dia Mungkin sesekali mungkin ibu sibuk Ngurusi anak atau mungkin bisnis Atau apa pekerjaan Tidak sempat nyetrikakan Mungkin suami setrikaan pembantu atau di laundry melilit, tapi kadang-kadang seorang suami itu ingin melihat istrinya nyetrika. Subhanallah meskipun isi bedut bedut kayak orang pinter, tidak apa-apa, bangga dia. Subhanallah mengapa? Karena itu perhatian dari seorang istri sesekali bu, penting. Mungkin tidak bisa setiap hari masa, mungkin akhir pekan masa sesekali gitu. Itu penting memberikan perhatian, menyenangkan hati suami, ya luar biasa. Ini hal-hal yang kadang-kadang sepele, ya. Kemudian eh, termasuk juga secara khusus kadang-kadang ibu berdandan. Iya, bu berdandan, senangkan suami, mas. Ya, berdandan, betul-betul berdandan dengan niat untuk suami, bu. Dan ini memang salah satu kewajiban seorang istri, ya. Atau kemudian dia mendandani suaminya. Sekali begitu. Ya, meskipun usgede, kalau anak-anak kita kan di bajunya dibenak ke suaminya juga begitu seneng. Seorang laki-laki itu seneng kalau dapat perhatian perempuan, ya. Karena saya laki-laki, ya. Jadi begini bu, sehebat apapun laki-laki, meskipun jenderal bu dia berdi-berdi lebarnya, tapi dia takluk, pasti takluk siapa? Dengan perempuan yang baik, bukan yang cantik, bukan yang seksi, tapi seorang wanita yang menarik. Siapa itu wanita salehah? wanita menarik tidak harus cantik tidak harus seksi tidak tapi akhlak yang bersinar dari lubuk hatinya itu yang menarik betul bu ya, makanya ini penting ilmu menjadi seorang istri yang saleh perhatian ambil perhatian suami ya ini dan itu kunci pintu surga ini yang pertama yang kedua jadi bagaimana caranya termasuk mungkin tadi selera Suami senang pedes, ibu tidak ya? Bagaimana caranya? Mungkin suami senang pedes, tapi tidak berupa sambel, harus dalam masakan pedas. Itu ada model begitu. Mangan neora pedes, terima orang mangan. Ada bu. Sementara ibu nggak boleh atau nggak suka pedes, ya ibu harus pandai Bagaimana caranya sebelum dikasih lombok, ibu nyisihkan dahulu. Caranya begitu, jadi pandai-pandai Reko so tenan di pucung. Iya, memang begitu. Bahkan suami per, belum diminta, sudah dikasih. Karena ingat, kunci seorang laki-laki bu, ini tabiat tabiat laki-laki itu pemimpin. Karena settingan Allah, itu laki-laki menjadi pemimpin. Seorang pemimpin tabu dan marah besar kalau dia dilecehkan oleh anak buah. Siapapun dia. Maka jangan sekali-kali berani sama suami. Meskipun suami salah, ibu diem dahulu. Jangan langsung menantang. Tidak. Karena namanya pemimpin itu tidak mau direndahkan. Itu watak laki-laki. Maka bagaimana ibu pandai ya, menyampaikan sesuatu kepada sang suami. Insya Allah kalau ibu seperti ini. Oh subhanallah. Suami mesti ya, lengket terus. Pasti. Ya. Tapi misalnya ibu mungkin cantik. mungkin apa, Tapi sekali berani sama suami. Itu catatan. Ya, catatan hitam. Ya. Kalau sudah sakit di sini. Ya, konon sakitnya itu di sini. Itu berat. Ya. Ya, makanya penting bu tadi. Bagaimana ibu membuat sang suami. Renoing penggalih. Rilo. Ya, dan seterusnya merasa nyaman dan aman di sisi ibu. Yang kedua. Uh, berkaitan dengan. Uh, kewajiban istri. Betapa. Betapa. Suami itu mempunyai kedudukan yang tinggi. Jangan sampai ibu membuat hati suami itu marah. Dalam sebuah hadis disebutkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza dha'r rajulum rautahu ila firashhi, falam ta'thi, fata't ghubban alaiha, la'annathal malaikatu hatta tusbih." Apabila seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidur, kok istrinya tidak mau? Lalu suami marah, perhatikan. Suaminya geloh, kecewa, lorati, gerundel, ganjel, ya marah. Maka malaikat akan melaknat seorang istri tadi sampai pagi hari. Perhatikan lu mosok, Bendino. Nah, perhatikan kalimatnya bu, manggil ke tempat tidur. Itu tidak harus melakukan. Artinya apa? Seorang pemimpin itu tabiatnya ingin ditaati. Sing penting ibu Rawo, gih mas. Perkara nanti. Di situ diskusi dahulu. Oklah ni kesel tenan. Dengkulin kau ya copot niki. Nah, karena kalau tahu suaminya dengkulin jenengan kau ya copot saking keseleli nyambut gawe. Enggak lah malah dipijeti lo. Gini apa bu? Tapi kalau dari jauh, wah, oh, ya, main neves jaluk dah. Padahal suami itu tidak minta. Dia mungkin ingin privasi berdua ngobrol berdua di kamar. Kadang-kadang ingin curhat. Jadi begitu bu intinya datang dulu. Kalau memang ibu lah lagi, lagi tanggal merah, sampaikan. Atau oh, lagi capek, lagi enggak mau, sampaikan. Yang penting ada komunikasi sehingga suami tidak marah. Kalau memang ibu tidak siap, tapi bagaimana suami tidak marah? Karena kalau suami marah, ibu dilaknat malaikat sampai pagi. Jadi harus pandai ibu manajemen rumah tangga itu. Sering kali begitu karena kita kadang-kadang suuzun. Oh, Ngono-ngono nah, oh, wae. Wah, anak urung turu. Wah. Rumangsane kok rumangsane. Rumangsane nek wong lanang nyeluk ki mesti gur ngono. Belum tentu. Seorang laki-laki butuh curhat, butuh ditemani, kadang-kadang pegel uh, Itu tahu istrinya orang pinter mijet. Seandainya dia pijet tukang pijet beres, tapi dia butuh perhatian. Seorang pemimpin itu ingin kalau anak buahnya taat. Itu, Bu, sifat yang tidak boleh tidak pada seorang suami maka seorang istri harus cerdas bagaimana caranya dan jangan disemayani gih gua masih nanggung nggak bisa jangan disemayani saat itu juga datang kalau nanti memang apa nyungaputu mas niki nanggung ya mau naik ditinggal gosong tenan pribun ditinggal gosong nopo sabar sak untawis yowesra popo sabar insyaallah kalau ada komunikasi enak ternyata kita masuk Ya datang ibu mungkin bisa jadi jeng apode bone saya atau yang seterusnya. Ya, alhamdulillah tinoiki untuk rezeki. Insya Allah saya seumroh yo. Woh Ya, jadi kita harus berhusnudon sama suami. Intinya kalau dipanggil itu sami nawaa ha? toh. Nah. Itulah bu. Maka sampai hati suami sakit. Ter suaminya tidak ridho sampai pagi hari Dilaknat malaikat. Nauzubillah minta lagi. Maka tadi bagaimana caranya ibu membuat ridho. Kalau ibu capek atau mungkin tidak mood, ya seandainya suami memang ingin berhubungan, lalu memang ibu lagi capek tidak mood atau memang badan sakit, sampaikan baik-baik. Seorang suami juga harus pengertian, ya tidak asal itu nanti penting. Nah, tetapi yang penting datang dahulu, datang dahulu sampaikan baik-baik dan seterusnya dan seterusnya. Maka ini hadis Rasulullah yang hendaknya dipahami dengan baik. Jangan sampai selalu suzon sama suami, ya kadang-kadang termasuk suami. Nanti ada pembahasan sendiri. Mentang-mentang jadi pemimpin sak geleme dewi, ya kemudian otoriter tidak boleh, vlim apalagi tidak boleh. Tetapi memang ada seorang suami demikian, ya kadang-kadang juga sudah tahu suaminya ibu lagi libur, tapi itu tadi seneng suami itu kadang-kadang ditemeni ngobrol sudah seneng itu, ya karena dia di luar mungkin capek pikirannya, capek badannya di rumah ngobrol kesana kemari mungkin nostalgia zaman dahulu mencerita cerita itu seneng seger badan dan plong hilang masalah habis itu. Ya sudah dek, ya, sana kalau mau melanjutkan pekerjaan, subhanallah, cuma gitu aja, senang senang dan itulah hati bu, dan itulah makanya wa jaala baynakum mawadatan warah, Ma, di situlah rumah tangga itu. Mungkin kalau cari yang lebih cantik, lebih seksi, lebih molek, bu, banyak artis itu yang rentalkan, gitu. Ngeh apa ngeh bu? Tapi enggak karena suami yang soleh meskipun kayak gitu enggak tertarik jujur Bu meskipun cuantiknya kayak uh, boneka Barbie kalau macam-macam tidak menarik kalau seperti itu yang menarik siapa yang menarik itu yang salihah meskipun barangkali guratan-guratan di wajahnya sudah mulai tampak enggak masalah ya, nabi itu semakin tua semakin romantis semakin ya, semakin harmonis dengan keluarganya jadi penting Bu subhanallah manajemen berumah tangga menjaga perasaan suami Ingat mengapa bu, kok seperti ini karena suami seorang pemimpin pemimpin itu tidak mau direndahkan siapapun, kalau tidak percaya silahkan, mungkin ibu jadi kepala ibu jadi pejabat, jadi ini meskipun ibu perempuan misalnya mesti tidak mau direndahkan, apalagi laki-laki makanya dalam islam itu diperintahkan supaya taat kepada ulil amr tidak boleh bu kita ngerasani pemimpin tidak boleh kita ngelak-leak pemimpin. Apalagi mendemo. Tidak boleh. Meskipun itu atas nama Islam. Tidak boleh. Tidak ada Islam demo pemimpin. Tidak ada. bu. Ahlu sunnah wal jamaah. Islam itu damai. ya. Apalagi kok kemudian ngebom. Tidak ada. Ajaran Islam rajin ngaji. Ajaran suruh ngebom. Tidak ada itu. Itu oknum. Atau orang-orang yang memang disengaja suruh membuat citra buruk terhadap Islam itu yang jelas gak ada KDRT gak ada jadi kadang-kadang yang diekspos di luar itu yang jelek-jelek yang jelek-jelek apalagi aliran-aliran mengatasnamakan Islam gak ada Islam sudah jelas, sempurna dan baik orang oh, sama suami, pemimpin paling rendah aja gak boleh menentang apalagi pemimpin sampai misalnya lurah, camat, bupati, gubernur apalagi presiden kita gak boleh tidak boleh bu Subhanallah Itulah justru orang yang rajin ngaji itu ya, Keluarganya tenang Masyarakatnya baik ya, Kemudian negara bangsanya baik Di antaranya salah satu pilar utama adalah Para ibu, para istri yang salihah Bagaimana dia bersikap di rumah Dengan anaknya, dengan suaminya insyaallah Allah bu. Coba kalau semua orang, semua ibu mengaji masyaAllah damai nggak ada lagi teroris nggak ada lagi aliran menyimpang dan seterusnya mengapa dididik dengan Islami negeri kita akan makmur aman taat sama pemerintah Subhanallah itulah ya kita diajari taat penjeningan diajari taat kepada suami nanti keluarga anak-anak diajari taat kepada orang tuanya Subhanallah jadi ini bu ya ini ini kita pengajaran sampai jam berapa terus tanya jawabnya berapa lama biasanya? setengah jam setengah jam baik jadi ibu jangan sekali-kali menolak panggilan sang suami meskipun ibu misalnya sedang libur tapi ingat suami manggil itu yang penting datang dulu tidak harus ini dan itu kecuali kalau pas tanggal merah mau dipaksa nggak boleh nah ini nggak boleh sampaikan baik-baik lampu merah aja kalau kita langgar tilang kok pak polisi ya kita juga nggak boleh ya itu jelas jadi ada aturannya. Berikutnya bagaimana kedudukan suami tadi Bu? Jadi kalau fasalihatu qanitat mengapa seorang wanita wajib taat kepada suami? Karena suami tadi pemimpin, mempunyai kelebihan dan karena dia memberi nafkah ya. Kemudian juga ya, perhatikan uh, sabda Rasulullah, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin" la amartul mar'ata an tasjud li ya. zawjiha seandainya aku boleh menyuruh orang supaya bersujud kepada orang lain pasti aku perintah kaum wanita bersujud kepada suaminya mengapa tidak bersujud kepada ulama mengapa tidak bersujud kepada umarok pemimpin agama atau pemimpin pemerintahan mereka punya kedudukan tinggi ulama, umarok, pemimpin kita tinggi tapi mengapa? disuruh sujudnya kepada suami, karena suami ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, bukan kepada nabi bukan kepada wali bukan kepada orang soleh, tapi kepada suami meskipun barangkali suami, ada suawaminya yang tidak baik, tapi kalau dia muslim tetap baik, sejelek-jelek orang islam itu baik bu ya? jadi tidak ada orang islam yang jelek hakikatnya begitu Makanya ibu harus paham betul, oh iya subhanallah, berarti suami saya bojo kukui kedudukannya tinggi Meskipun barangkali dia mungkin pendidikannya lebih rendah Yo awa'i yo luweh ndek, bisa jadikan, luweh cilek, luweh kuru, ya Wais bojo nilaini botangi golek, ya nafkah nang jobo mangan sok lali dientekne bojone dadi lemu-lembu nang omahe. Bisa jadi, ngeta. Ya Tetapi suami ibu tetap dihormati, di ya, taati, dijunjung kedudukannya, Bu. Jadi jangan kemudian tetap seandainya disuruh bersujud suami ibu yang disujuti. Subhanallah. Kedudukannya tinggi sekali maka Bu, ya sorga dan neraka ibu bergantung Bagaimana sikap ibu kepada suami, termasuk suami barangkali yang kadang-kadang berbuat salah. Kadang-kadang ini, iya bu, aku nak suamine soleh, gak? Kulo puronah, suamiku lho niku seneng soleh ya. ya. Sinton suami asmanis soleh. Mudahnya enten dong, Pak soleh, Sinton bu, singgarwane Pak soleh. <laughs> iya rata-rata ya, mungkin Pak sinten, Pak sinten tidak masalah, tidak harus soleh suaminya. Nah, ya, namanya macam-macam ada Pak Haris, ya Bu, <gif> ada Pak Heru, ya, ya macam-macam, ya. Yang jelas ini kedudukan suami sangat tinggi. Bukan berarti memang kita boleh sujud, tidak boleh. Ini seandainya. Tetapi ini menunjukkan kedudukan yang tinggi kepada suami. Sejelek apapun suami kita Maka itu suami penjenengan Wajib dihormati Tadi gak boleh direndahkan Hafizotun dijaga kehormatan Kewibawaannya Dalam segala hal Nah terus terang Hal-hal seperti ini sebenarnya Di dalam di masyarakatnya banyak kasus Istri merendahkan suami Bahkan ada kasus istri Ngusir suaminya Laka bangetan itu Gawairus ya. <tuh> Gawairus Mesak. Okay, seperti kan orang kajen. Ya, suami kok sampai orang kajen seperti ini? Jangan sampai. Apakah istrinya yang tidak baik atau suaminya yang tidak pantas? Makanya harus ngaji. Pentingnya belajar. Pentingnya belajar. Jadi sejelek jelek atau sejelek sejahat jahat suami itu suami ibu yang wajib ditaati. Kalau baik, wajib dihormati. Ya, wajib dijaga kehormatan kewibawaannya dan seterusnya dan seterusnya. Dengan catatan adalah suami ibu seorang muslim. Tapi kalau misalnya sudah tidak islam lagi, ini urusan lain. Nanti ada kaidah kaidahnya. Demikian ibu-ibu ya, tidak banyak yang kita sampaikan. Dan salah satu uh, salah satu kewajiban suami barangkali yang perlu ibu ketahui, perhatikan baik-baik. Ibu juga harus tahu. Seorang suami tadi wajib memberi nafkah kepada istrinya. Kafabil mar'i isman ay yadhi'a man yaqud. Seorang laki-laki itu sudah ditulis dosa dan salah kalau dia menelantarkan keluarganya. Istri dan anaknya ora diopeni, maka dia berdosa. Tidak boleh. Misalnya kemarin meninggalkan 2 bulan tidak memberi nafkah, besok dirapel. Kecuali Ibu Rida. Ya. Tapi kalau enggak Rida ora, pokoke rong ganti rugi kene kene ganti rugi. <ganti <rupi> Yaitu hak ibu. Ya, tapi kalau ibu ridho, nah itu lebih baik misalnya memaafkan mungkin karena kemarin suami betul-betul terpuruk mungkin kan tersandung kasus korupsi misalnya, naudzubillah mindalik atau ditipu banyak bu beberapa kasus seorang suami ingin bisnis tapi ditipu akhirnya dia bangkrut habis maka ibu juga harus paham jangan asal nuntut saja ya sudah suaminya jatuh diinjek istrinya ketimpa tangga diinjek istrinya lagi soalnya di tangga ada istrinya ya, jangan. Ya, kasianlah suami. Ya. Yang kedua, suami di.